riy muslim Yogyakarta murnikan akidah melebarkan sungguh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina MEN YAHDIHILLAH FALA MUZILLAH LAH WAMEN YUDLIL FALA HADIYAH LAH ASHHADU AN LA ILAHE ILALLAH WAHDAHU LA SHARIKAH LAH WAHASHHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH YA AYYUHA ALLAZINA AMANU TAKU ALLAH HAKKATUQATIH WALA TAMUTUNNA ILLAH WA ANTUM MUSLIMUN وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَأْمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هديه محمد sallallahu alaihi wasallama wa syarra al-umuri muhdatsatuha wa qulna muhdatsatin ibu ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala terakhir kita sampai halaman berapa ibu-ibu 12 atau 11 12. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita sudah membaca Tiga kaidah dalam islahu dalam masalah perbaikan diri. Betul begitu? Ya. Kaidah yang pertama bahwa perbaikan. Benar. Kaidah yang pertama bahwa kebaikan kesalihan seorang wanita tidak bisa dicapai kecuali dengan dua perkara, ya kan? itu kaidah yang pertama. yang pertama apa? taufik. perkara yang kedua, usaha. jadi kalau ingin jadi soleh ya banyak doa dan banyak usaha. jangan putus asa. dungane mendino minta untuk jadi solihah. karena untuk kepentingan sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, ya. Kemudian <tuh> apa doanya Tosat yang sederhana, yang sederhana Robana Hablana Min Azwa Jina Waduriyatina Kurataayun Wajalna Lil Mutakina Imamah itu adalah diantara doa untuk menjadikan diri itu solihah baik dalam dirinya dan juga baik untuk orang-orang lain. Itu doa yang sederhana. Atau doa-doa yang yang lain, yang meminta kebersihan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini diantara doa untuk meminta kebersihan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berilah diriku kesucian. Ya. Allahumma maafin aku taqwa takwa atau berilah diriku ketakwaan wazakiah dan bersihkan diriku ya Allah bersihkan jiwaku anta kayuruman zakiah engkau adalah sebaik-baik that yang membersihkan jiwa anta kayuruman zakiah anta waliyuhah engkau adalah walinya engkau adalah pemiliknya engkau adalah pelindungnya engkau adalah penolongnya penolong jiwaku wa maulaha dan kau adalah majikan tuan daripada hatiku. Demikian. Uh, ini diantara usaha atau kaidah yang pertama yaitu doa dan usaha, ya doa dan usaha. Kemudian kaidah yang kedua Bang kemarin di halaman 11 bahwa sumber kebaikan kita peroleh dari mana? Dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Buku ini Kata Syekh Nanti Banyak diambil Dalil-dalilnya Dari Al-Quran dan Dan Sunnah Demikian kaidah yang ketiga kemarin apa? Halaman ke Dua belas Apa? Taqwa Bahwa Sumber Semua ketaatan Termasuk kesolehan seorang wanita Itu adalah sejauh mana dia merealisasikan takwa kepada Allah Semakin dia berusaha untuk takwa kepada Allah Maka dia akan semakin mudah menjadi wanita yang soliha Dalilnya apa? Diantaranya kemarin saya sebutkan Waman yattaqillaha yaj'allahu Akhraja. Berang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan jalan apa? Jalan keluar Jalan keluar dari permasalahan apa dan apa? Dunia dan akhirat Jadi justru ketika seorang wanita Seorang muslim Seorang muslimah Ketika ditimpa sebuah permasalahan Segera dia mendekatkan diri kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala bukan malah mendekatkan diri kepada HP. Kok bisa kepada HP? Iya karena di situ ada grup. Ya, akhirnya dia share permasalahan dia di grup. Oh, suami saya, anak saya, simbok saya, bapak kenyong, ya. Nah, di share di grup. Tapi coba pertama kali ketika mendapatkan masalah, keluhkan permasalahannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala masalah yang timbul masalah yang muncul entah masalah kesehatan masalah ekonomi masalah sosial ya masalah pendidikan anak, masalah yang timbul itu semua asalnya dari siapa? dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala masalah yang timbul itu adalah U U untuk Apa ibu-ibu? Masalah yang dipulai ada apa? Ujian Yang menguji siapa? Allah Apa tujuan ujian itu? Kasih sayang Allah itu menguji untuk menyayangi Abahnya Makanya Allah Rasul SAW bersabda Iza ahabballahu qawman ibtala." apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia berarti dibalik ujian ada apa? kasih sayang dibalik ujian ada kasih sayang masalah yang muncul itu adalah kasih sayang dari Allah kok kita ini kemudian sedang dikasihi Allah mengadunya kepada siapa? makhluk yang tidak mengasihi kita Rakyat lucu toh Nah ini maksudnya Dan ini dibahas oleh para ulama ya. Jadi Allah sedang memberikan masalah kepada kita Sedang memberikan kasih sayang kepada kita Malah kita kadang mengeluhkan Kasih sayang Allah kepada siapa? Makhluk manusia Yang jelas-jelas dia tidak mengasihi kita Ataupun kalau mengasihi kisah kita kasihnya sangat, sangat nobo terbatas. Kita diuji dengan kesulitan ekonomi, ya itu kasih sayang dari Allah. Kemudian mengeluhnya kepada siapa? Manusia, manusia ya boleh. Iya ya berat sekali ya Om, um. oh, oh ya sabar ya Om, um. harus menunggui ya metuwe dange bi orang ya. jadi mampir ke rumah tetangga mengeluh tentang kesulitan apa ekonomi um abis saya itu suami saya itu loh um kalau ngasih saya sebulan itu 10 juta loh ngono kok yose ngeluh maksudnya yutang ini malas yutomah le <laughs> pantas kalau itu ya kan jadi terkadang diberi oleh suami mendapatkan rezeki tapi masih juga aman. kalau saya pikir itu kurang. Kekurangan yang dialami oleh keluarga kita dari sisi ekonomi itu ujian dari Allah untuk memberikan kasih sayangnya. Coba kalau nggak pernah kurang hartanya, dongon apa betul? Sarang kita ini, kalau sudah apa duitnya sambar ambar, duit tak sambar ambar. Kalau uangnya sudah ngedibrep, uang sudah ngedibrep, apa oh, meneh huyambar-hambar ngedibrep? Ya. Duitnya sakkarung, nah, ini baru masuk akal. Ini ya, kan? Receh kapih. Ya, kan? Kalau uangnya sudah banyak, terkadang kita jarang berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku rizki. Ya Allah, berilah aku rizki. Lalu duitnya sudah ngarapnya? Mata. Uang sudah di depan mata. Tapi coba. Kalau uangnya itu di dalam dompet, di pojokan, nyelempit nggak nih? Masya Allah. Jadi uangnya itu 50 perak di pojok dompet. Hmm. Doanya bagaimana? Kencang banget. Ya Allah, rizkimu ya Allah, aku tunggu-tunggu ya Allah. Jadi dengan diberi ujian di, balang, di bidang ekonomi, Allah ingin hambanya semakin dekat kepada dia. Semakin berdoa kepada dia. Semakin ingat kepada dia. Ini kan kasih sayang. Eh lah kok malah mengeluhkan kepada siapa? Orang lain. Loh berarti Ustadz gak boleh dong curhat. Curhat itu delok-delok. Curhat itu harus lihat. Lihat. Ini adalah permasalahan yang memang perlu dicurhatkan. Ataukah tidak. Terus kemudian curhatnya itu kepada orang yang pas. Ataukah Tidak. Ya Kalau yang tidak pas ya itu tadi Iya, iya, melas banget jadi Bojone si Fulan ya. Ternyata anti itu tak kira suami anti itu Orangnya baik Ternyata subhanallah min dalik. Alhamdulillah Dulu saya dilamar gak mau Wah, Ketahuan ini Curhatnya dulu kepada saingan ternyata Sama-sama Wanita yang pernah dilamar si Fulan ya, Misalnya begitu Wa'ala kulihal Bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan masalah kita kepada siapa orang lain, tapi sampaikan kepada orang yang tepat, ya, yang bisa memberikan nobok solusi dan orang itu menyayangi anda. Nengi, orang itu betul-betul nobok menyayangi anda. Sayang kepada anda berarti sayang kepada suami anda. Nuh berarti wanita itu harus cinta pada suami saya, Ustaz. Tidak. Maksudnya menginginkan kebaikan pada keluarga Anda. Karena ada sebagian orang dikeluhi tentang permasalahan keluarga seseorang. Itu malah langsung timbul kedengkian kepada pasangan kita. Timbul kedengkian kepada keluarga kita. Tapi kalau orang yang betul-betul sayang, dia senantiasa mendoakan kebaikan. Tidak apa-apa, oh, itulah ujian kehidupan. Kan suami anti sudah berusaha semaksimal. Mungkin. Anak anti kan juga sudah berusaha semaksimal. Mungkin. Mungkin Allah belum bukakan pintu rezeki Sabar, uh, doakan. Nggak apa-apa. Jadi begitu. Tapi kalau ketemu dengan orang yang nggak sayang. Ih, eh, kebangetan ya suami anti itu. Padahal penampakannya wanita ini sayang sama kita. Wanita ini sayang sama Anda sebagai umahat yang punya masalah. mungkin tapi ternyata ketika dikeluhi apa yang terjadi Hasatnya muncul Lihat bu ya. Hasatnya apa? Muncul Kedengkian dia dengan suami anda Muncul Tadinya mungkin gak masalah Gak pernah nyinggung-nyinggung Suami anda Begitu anda ngeluk Langsung dia menjelek-njelekkan suami anda Iya om Dia ternyata memang gitu ya om Suami anti itu Maudu billah minta alikmah ini kan bahaya. bu. Ya, jadi makanya ngeluh boleh. Me me menyampaikan masalah itu apa? Boleh. Tapi kepada siapa tadi? Orang yang tepat. Yang jelas-jelas menyayangi siapa? Anda. Dan keluarga? Anda. Cirinya apa? Orang yang menyayangi. Ketika disampaikan masalah Anda, dia mendoakan terus. Itu cirinya enggak apa-apa, oh. insyaallah insyaallah enggak apa-apa. Insyaallah ini baik. Insyaallah ujian ekonomi anti segala berlalu. Bukankah malam kalau semakin gelap, maka fajar akan segera menyingsing, ya kan? Terus kapan menyingsingnya, Om? Yombong, oh, mendung, isuk mendung, ya. Kok enggak menyingsing nyingsing nyingsing-nyingsing, Om? Ya mungkin karena paginya mendung, sabar, ya. Atau pas menyingsing langsung gerhana mata hari. Jadi tambah apa? panjang, jadi sabar um, gerhana matahari juga ada batasnya kok um, nah kan gitu khala kuliah, dia ciri orang yang sayang kepada anda ketika anda menyampaikan permasalahan, itu dia menyayangi anda, mendoakan keluarga anda dengan kebaikan, tidak keluar kata-kata sinis, tidak keluar perkara-perkara dan kata-kata yang justru semakin melemahkan diri kita, jadi melukur Makanya solusi yang paling tepat kalau ingin jadi wanita yang salihah ketika ditimpa permasalahan semuanya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Demikian ya. Maka ketika seorang wanita ingin menjadi wanita yang salihah, hendaklah perbanyak usaha untuk bertakwa kepada Allah. Nah itu pembahasan kita. Itu tiga fondasi ya diingat-ingat. Yang pertama apa? Yang pertama ada dua poin bu. Jadi jangan langsung disebutkan poin yang pertama dari poin yang dari apa? Poin-poinnya dari yang pertama. Poin yang pertama adalah apa? Ada dua perkara sebagai fondasi kesal kesalehan. Yang pertama apa? Doa. Yang kedua usaha. Ya, taufik dan usaha. Kemudian Kaidah yang kedua baru apa sumber perbaikan diri adalah Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh menjelaskan, kita lanjutkan pada poin yang ketiga kemarin kan belum selesai ya. Kaidah tali tah, ya? kaidah yang ketiga wahyaa asa sun tubna alaihi jamilu taati. Kaidah yang ketiga ini adalah sebuah kaidah yang menjadi landasan semua bentuk ketaatan. Ya. Sebagai fondasi semua bentuk ketaatan. Wa tuqamu alaihi jami'ul fada'ili wal kamalat. Dan ditegakkan di atasnya seluruh kesempurnaan, seluruh keutamaan. Fondasi jadi kalau fondasi ini kuat, bangunan mau setinggi apapun, bi bisa. Kalau fondasinya nggak kuat, bangunannya nggak bisa lah. Nggak bisa tinggi. Maka kesimpulan dari fondasi ini, kalau yang ingin semakin sempurna kesolehannya, fondasinya harus semakin apa? Kuat. Apa itu fondasinya? Alah, wahiyya tahqiku, taqwallah. Ketahuilah, dia itu adalah mewujudkan takwa kepada Allah. Fainahal usul fa'ain. Dia itu adalah inti dari keutamaan, ya, fondasi inti dari keutamaan. Wa mambaul khairat dan dia itu adalah sumber apa? Seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Wa kiyamus saada dan tiang daripada keba. Kebahagiaan di dunia wal akhirat. Dunia dan akhirat. Siapa yang ingin bahagia di dunia takwa. Siapa yang ingin bahagia di akhirat takwa. Ya. Wal wajibu alal muslimah dan kewajiban atas seorang wanita muslimah anta iya hendaklah dia sadar ta'i, dari kata waa yai tangi Tangi, Naik bahasa Jawa ini ya tangi Wal ya. wajibu ngalal muslimatian tangi Kewajiban seorang wanita muslimah ya tangi Tangi itu artinya apa? Sadar Oh Berarti dari bahasa Arab, Ustaz hmm, Mungkin <guluh> Anak bahasa Jawa banyak diambil dari bahasa Arab Ataukah bahasa Arab diambil dari, dari bahasa Jawa? Silahkan diteliti Ini ada tangi Ya Wanita itu hendaklah lata'i Sadar Apa yang harus disadari? Anna <Susur> luzumaha Bahwa eh, Apa namanya Kekonsistenan dia Konsisten siapa ya berarti Konsisten itu apa mas? Konsisten Luzum kita baca dululah ya. <tik> <tik> Analuzumahli ada di Syariah bahwa konsistennya dia, ya, e, tekunnya dia dalam melakukan adab-adab Syariah, ya, ke-ke-kekonsistenan dia terus menerus lah ya, terus menerusnya dia apa berarti? istiqomahnya lazim luzum itu nempel terus ke istiqomah dia dalam menjalankan adab-adab syariah wa tahalliha atau tahal tahalli wa dan usaha dia menghiasi dirinya tahalli dari kata khuliah hilya hilya itu hiasan usaha dia dalam menghiasi dirinya Bisifatil fadilah Dengan sifat-sifat yang utama Adalah merupakan Kurbatun Merupakan salah satu, salah satu jenis apa? Kurbah Apa itu kurbah? Ibadah Minal kurbi atau minal kurab Salah satu ibadah Dari sekian jenis ibadah Jadi ketika ibu senyum Di depan suami Itu ibadah ketika ibu menggandeng anak ibu ya untuk dibersihkan badannya, diberi nasihat anak itu, dididik anak itu, itu adalah kurban. Ya. Jadi setiap wanita itu usaha wanita menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia itu adalah ibadah kepada Allah. Kan luar biasa Bu Ini luar biasa Akhlak dia dengan lisan dia Akhlak dia dengan hati Dia Akhlak dia dengan apa namanya Badan dia Akhlak kepada dirinya Akhlak kepada dirinya Saatnya makan ya makan Itu akhlak kepada dirinya Saatnya istirahat ya Istirahat saatnya beribadah ya, beribadah ini pinter membagi waktu untuk dirinya demikian juga akhlak dia kepada anaknya kasih sayangnya kepada anaknya sabarannya kepada anaknya semangatnya dia dalam mengajar anaknya kalau gak bisa ngajar ya, semangatnya dia dalam mengantar anaknya untuk belajar udah diantar suami, Alhamdulillah Allah, berarti semangat dia menyiapkan anaknya untuk belajar, aja nanti anaknya lu ngaji, lu gak sekolah polpennya keri potlote keri buku ne keri tempat minumnya keri tase keri jangan sampai ibu-ibu itu anaknya berangkat sekolah pensilnya ketinggalan, polpennya ketinggalan, setipnya ketinggalan bukunya ketinggalan, tempat minumnya ketinggalan Masya Allah cuma disangoni seteguk air yang masih dikemuh <tuh> Kemudian duduk di atas boncengan abinya Jadi akhlak ibu diantaranya kepada anak Diantaranya mungkin menyiapkan anak ketika berangkat sekolah Ini kepada anak Kalau setiap ibu berusaha seperti itu berarti ini kurba Ini mendekatkan diri kepada Allah Pahalanya besar bu Masya Allah Akhlak seorang istri atau wanita kepada suaminya itu juga dijaga. Setiap dia berakhlak kepada suaminya, tidak mengangkat suaranya, menjaga raut mukanya. Ustad, wahsyung diserang Wang Widok terus menjaga raut. suami saya kepada saya itu juga raut mukanya, apa? kayak persis saya kepada dia. Ya? Jangan begitu. Yang penting ibu perbaiki diri dulu, ya kita ini masing-masing memperhatikan kewajiban kita jangan pinter sekedar menuntut nobo hak kalau seperti itu nggak akan selesai-selesai ya nggak akan selesai-selesai hak tetangga diperbaiki oh hak tetangga dibaiki oleh tetangganya misal ya ternyata kita nunggu tetangga nih katanya hak tetangga diteri sayuran diteri janganan tuh mbendina ora orang tahu tekoy ya Ternyata tetangganya juga nunggu kita uh, Katanya Diantara tetangga berbuat baik kepada tetangga Kapan ya dia ngirimi kita <tuk> Masya Allah. Jadi podot tunggon Tunggonan Anak-anaknya memang tunggal Tunggul Tunggal, tunggul Dari balik tembok eh, Kok tetangganya gak keluar ya Satunya lagi nunggul Alhamdulillah nunggulnya tas barang Tunggul nah. Masya Allah Jangan saling menunggu Ya, gak akan selesai-selesai Suami istri juga gitu bayangan Tumal tungun Tumal tungun Gak akan selesai-selesai <tuk> Maka ya Utamakan kita ini menunaikan kewajiban Setiap kita atau ibu berakhlak yang baik dengan suami Itu adalah ibadah Suami juga ustad Iya Cuma kan ini pembahasannya apa? Pengajian Ibu-ibu, kalau pemajian Bapak-bapak lain lagi pembahasannya Gitu demikian juga hak Menunaikan e, ibadah Atau adat akhlak Kepada Allah, kan kita lagi membahas Usaha wanita Menghiasi diri dengan apa tadi Sifat-sifat yang utama Sifat itu kepada siapa, kepada diri Kepada anak Kepada suami, kepada Allah salatnya Tumak ninahnya diatur Gak usah panjang-panjang Gak apa-apa Yang penting tuma Tumak ninah Wong Cuma gak ada 10 menit Kok gak tumak ninah Gak khusuan Kan eman-eman Ya Adabnya kepada Allah dijaga Aturan-aturan agama Allah dijaga Larangan-larangan agama Allah di, ditinggalkan Demikian Demikian juga sifat yang baik kepada tetangga dijaga. Semakin kita berbuat baik kepada tetangga Minimal kalau kita tidak bisa mengantarkan sesuatu kepada tetangga Maka tahan kejahatan kita Supaya tidak menyakiti Tetangga Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada tetangga Maka tahan kejahatan kita dari apa? Dari supaya tidak dirasakan oleh tetangga Tahu tetangganya lagi sakit, nyetel radio keras banget ngaji Quran surat Al Baqarah lagi, masya Allah, keras banget kencang banget. Tetangganya datang, bu, mohon maaf um, ini anak saya lagi sakit, tolong nyetel radionya jangan apa, keras-keras. Apa jawabnya? Oh, nggak apa-apa sekalian jeruk ya, masya Allah. Jadi malah sekalian dirukiah ya katanya. Ini tidak pas yang seperti ini. Maka jagalah akhlak yang baik kepada tetangga. Setiap kita menjaga akhlak yang baik kepada tetangga, entah itu dengan memberikan kebaikan atau menahan kejahatan kita, itu adalah kurbah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak dan sifat yang utama kepada ibu kita dijaga juga. Kepada teman kita juga dijaga. Jadi semakin wanita itu konsisten istiqomah dalam menjaga adab-adab syariah berhias dengan sifat-sifat yang mulia maka satu adab itu merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Bisa dibayangkan betapa banyak pahala yang bisa didapatkan oleh seorang wanita di rumahnya. Ya kita lanjutkan. Allah Tiunalubihah Rivalloh yang dengan akhlak-akhlak tersebut dengan sifat-sifat yang mulia tersebut keriduan Allah bisa didapatkan. Wayahsulubihah ajruhu atau wayahsulubihah ajruhu wasawabuhu dan seorang wanita bisa mendapatkan atau dengan dengan apa namanya dengan keriduan atau dengan sifat-sifat tadi bisa didapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kesempatan oh. untuk mendapatkan apa? Oh, pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat yang mulia. Bahkan tidak heran seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mukminina imanan apa? ahsanuhum" khuluq seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah siapa yang paling baik akhlaknya seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah seorang yang paling baik akhlaknya Kepada siapapun semakin dia berakhlak semakin keimanannya sempurna Kesempurnaan Kesemburna iman, iman akan semakin membesarkan nilai pahala di sisi Allah. Jadi erat, erat sekali ibu-ibu kaitannya antara sifat-sifat dan akhlak yang mulia itu dengan keimanan seorang hamba. Kemudian kata, kata syekh wabit tafru tafiyah sebaliknya apabila seorang wanita uh, men me, Me, apa namanya berlaku kurang tafrid yakni menyanyikan apabila seorang wanita tafrid menyanyikan sifat-sifat tersebut ya ya futu min dia akan kehilangan kehilangan e, sesuai dengan kadar akhlak yang dia tinggalkan dia akan kehilangan pahala ya, dia akan kehilangan pahala sesuai dengan kadar akhlak yang dia tinggalkan makanya kata sy wabit tafriti yafutuha min dalika bihasabima farat fihi min hadhihi sifat maka ketika seorang wanita itu menyanyikan akhlak yang mulia maka hilanglah darinya yafutuha min dalika hilanglah darinya min dhalika dari ridho Allah ya, dhalika itu kembali kepada ridho Allah dan pahalanya ya, se -se sebanding dengan penyianyaan seorang wanita terhadap akhlak ya, terhadap sifat yang mulia maka sebesar itu pula pahala yang akan hilang dari dari dia ya, bihasa bimafaratat fihi min hadhi As sifat sesuai dengan kadar sifat yang dia sia, siakan. Mungkin dia adalah baik pada diri tapi kurang baik pada anak. Mungkin dia baik pada anak tapi kurang baik pada suami. Mungkin dia baik pada suami tapi tidak baik kepada Allah. Mungkin dia baik kepada Allah tapi jelek kepada tetangga. Dia baik kepada tetangga tapi kepada ibunya kurang baik. Dia kepada ibunya baik tapi temannya tidak baik, kepada temannya baik, kepada ibunya tidak baik, demikian semakin e, seorang itu menyianyikan akhlak maka akan semakin besar pahala yang lepas dari dari dia berarti ini yang perlu kita e, apa namanya camkan, lho kaitannya dengan realasi, realisasi takwa itu apa ustaz? takwa itu adalah menerapkan segala kebaikan di dalam agama itu takwa. Takwa itu adalah penerapan segala macam bentuk kebaikan di dalam agama. Termasuk bentuk kebaikan adalah akhlak. Apa sih Ustaz definisi takwa? Kok bisa disimpulkan takwa itu adalah penerapan segala bentuk kebaikan di dalam agama? Ya, definisi takwa itu adalah fidlul awamir wa tarku tarku an-nawahi ya takwa itu adalah apa mengerjakan perintah dan menjauhi apa larangan maka kan berarti takwa itu adalah merealisasikan ya melakukan segala macam apa bentuk kebaikan di dalam agama kebaikan agama ada dua kebaikan agama ada Dua, apa dan apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka eh, sifat mulia, akhlak yang mulia, itu termasuk sesuatu yang diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan. Misal, sabda Rasul S.A.W. Ittaqillaha haithu makunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Wakalikin nasa bihunukin Hasan. Berakhlaqlah kepada manusia. Manusia di sini siapa? Ya anaknya, ya suaminya, ya tetangganya, ya ibunya, ya temannya. Oh, dia ya orang yang ketemu di jalan. Ini semuanya manusia. Wakalikin nasa bihunukin. Hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Belum nanti perincian. Akhlak yang baik kepada orang tua, akhlak yang baik kepada anak yatim, akhlak yang baik kepada tetangga, akhlak yang baik kepada suami. Itu ada dirinci. Danilnya masing-masing ada. Akhlak yang baik kepada anak perempuan. Masya Allah. Itu ada. Nah, e, akhlak yang baik ini adalah bagian dari perintah di dalam agama dan tidak berakhlak itu adalah bagian larangan di dalam agama maka semakin wanita itu berakhlak, berarti dia semakin merealisasikan apa? Tak, takwa, jadi takwa itu artinya apa tadi? menjalankan perintah, menjauhi larangan, diantara perintah itu apa tadi? perintah untuk berakhlak yang baik Maka semakin dia konsisten, istiqamah dalam menjalankan akhlak yang baik, sifat-sifat yang mulia, semakin tinggi ketakwaannya. Sebaliknya, semakin dia jauh dari sifat-sifat yang mulia, maka semakin rendah tingkat ketakwaannya. Demikian ini kesimpulan dari kaidah yang nomor tiga. Kemudian Syekh mengatakan, wasayati lihada mazidu takririn di maudiihi al-munasib insyaallah dan insyaallah kata syekh akan ada tambahan keterangan ya saya tilihad akan ada tambahan keterangan untuk hal ini ya fi maudiihi al-munasib di tempatnya yang tepat insyaallah taala di buku ini jadi nanti akan dibahas lebih dalam lagi ya, akan dibahas lebih dalam lagi taib Eh, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Dari apa yang telah berlalu di zaman dahulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan, mumpung saya berikan kesempatan pertanyaan, biasanya nggak ada kesempatan bertanya. Sudah, nggak ada, Wes, Cici, Loro, nggak ada. Nah ada alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa kata Syekh selanjutnya. Wa awwalu ma abda'u dan pertama kali yang saya akan mulai dengannya adalah ma jaa fi suratin nisa. Adalah apa yang terkandung di dalam surat An-Nisa. Fi zikri sifatiz zawjati Salihah Dalam e, Penyebutan Atau dalam Pembahasan sifat wanita yang Salihah atau istri yang Salihah Apa itu surat An-Nisa? Yaitu di dalam surat An-Nisa Ayat berapa? 34 ya. Surat An-Nisa ayat 34 Kalau Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabaraka wa taala yang maha suci dan maha tinggi. Tabarok itu artinya apa? Maha suci wa taala artinya maha tinggi. Ya. Allah berfirman, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu فَالصَّالِحَةَ قَانِتَات حَافِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهِ Wanita-wanita yang salih itu adalah eh, as-salihat wanita-wanita ya. yang salihat itu adalah قَانِتَ yaitu wanita yang tunduk patuh حَافِظَتْ لِلْغَيْبِ menjaga diri tatkala ditinggal suami lil ghaib tatkala suaminya tidak tidak ada bima hafizallah sesuai dengan penjagaan Allah kepada dia atau sesuai dengan penjagaan Allah kepada suaminya ya nah ini ciri <coughs> ciri wanita yang salihah Wanita yang salihat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah qanitat. Satu. Yang kedua, hafidhatun lil-ghayibi. Nanti insyaAllah akan kita bahas uh, sedikit demi sedikit menurut apa yang ditulis oleh syekh Dan mungkin akan kita berikan tambahan uh, dari apa yang telah saya baca di kitab tafsir. InsyaAllah wa ta ta'ala. Mudah-mudahan. An-Nisa ayat 34. Kata syekh Lakat atah hadhal juz'u minal ayat Sesungguhnya bagian kecil dari ayat ini Ini potongan dari ayat ini Telah membawa apa? Telah membawa alam jami'il umur Membawa sekumpulan Sekumpulan pembahasan Fi hadhal bab dalam masalah ini masalah ini apa yang kita bahas wanita yang soliha jadi potongan ayat yang sedikit ini telah membawa sekumpulan pembahasan yang dibutuhkan dalam bab ini jadi kecil tapi apa ini mencakup perkara yang sangat luas <Suskut> dan dan Ayat ini, potongan ayat ini telah mencakup dengan dalalahnya dengan eh, penafsirannya dengan dalalahnya, penunjukannya wa jam'ihi dengan keseluruhannya kullasifatin fadilah, semua sifat yang utama. Jadi ayat yang pendek ini ya, mencakup seluruh sifat yang utama wanak tim karimin dan sifat yang mulia lil marati as-salihah bagi seorang wanita yang salihah maka ada baiknya ibu-ibu merenungkan ayat ini kalau bisa mengha, menghafalnya tahu tempatnya dibaca penafsirannya apa tadi fas fasyah qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah seorang wanita yang salihah adalah yang kanita yang hafizat lil ghaibi bima hafizallah kemudian syekh mengatakan fadallana hadhan nassul karimul mubarok fadallana hadhan nassul al, al mubaraku maka nass yang mulia yang penuh berkah ini, menunjukkan kepada kita, ala anna zawjata salihah, bahawa istri yang salihah adalah, hiyaman jamaat baina sifatain. Dia adalah seorang wanita yang mengumpulkan, berapa sifat? Dua sifat. Di dalam ayat ini, bro. Apa sih dua sifat itu? Itulah lagi. Fasalihat, satu qanitat dua hafizat lil ghaibi jadi ayat yang ringkas ini yang mulia yang penuh penuh barakah ini menunjukkan kepada kita bahawa wanita yang salihah itu adalah wanita yang mengumpulkan dua sifat apa itu sifatnya as-sifatul ula sifat yang pertama tata'alaqu bisilatiha bi rabbih Berkaitan dengan hubungan dia dengan rohnya Sifat yang pertama adalah apa? Berkaitan dengan Bagaimana hubungan dia dengan rohnya Tata al itu artinya apa? Berkaitan ya. Tata al-laku Bisi Dengan hubungan dia dengan rohnya ya. Ini berkaitan dengan bagaimana silah Silah itu hubungan ya bagaimana hubungan dia bi-rabbiha dengan Rab-Rabnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua wa sifatuh thaniyah sifat yang kedua yang menjadikan seorang wanita itu sholiha yang terkandung di dalam ayat ini adalah tata'allaku bisilatiha biba'liha erat kaitannya dengan bagaimana hubungan dia dengan suaminya aduh ustad, maning-maning suami maning-maning suami lagi-lagi suami, lagi-lagi suami mbok pengen jadi solehah, tapi gak usah disebut suami, itu gimana sih ustad? ya berarti gak usah punya suami justru ini menunjukkan ibu-ibu salah satu kesempurnaan seorang wanita adalah, no Bok, bersuami Salah satu kesempurnaan akhlak yang wanita yang ingin menyempurnakan akhlaknya adalah nomor ber, bersuami. Maka siapa saja yang masih bisa menikah dengan seorang laki-laki yang saleh, menikah. Karena kesempatan dia untuk menjadi wanita yang saleh atau salihah ketika bersuami jauh lebih besar daripada wanita yang tidak menikah. Ya. Demikian. Ini yang kedua. Hubungannya itu adalah bagaimana seorang wanita menjaga hubungan dia dengan suaminya. Jadi yang pertama adalah apa? Kaitannya dengan hubungan seorang wanita dengan Rabnya. Yang kedua adalah bagaimana menjaga hubungan dia dengan suaminya. Amma silatuha Adapun hubungan dia. Birabbiha. Dengan siapa? Rabnya. Yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi qawlihi subhanahu wa ta'ala Terdapat dalam firman Allah Ta'ala Kanitatun Kanitatun Wanita-wanita yang tunduk Wanita-wanita yang tunduk Kata Syekh Wal kunutu Dan kunut Kan Kanitat dari kata kunut Kunut ya. pakai tak ya bu Bukan pakai apa tok. ini pakai ta, kunutun bukan kunupon. Apa bedanya? Kalau pakai kunuts itu artinya ketundukan, pakai ta. Kalau pakai tok apa artinya? Siapa yang tahu? Huh? Putus asa. <gul> Masa wanita salah wanita yang putus asa, ya. Makanya membacanya hati-hati, ya. Di sini pakai ta. Wal qunut wanita yang tunduk atau ketundukan itu adalah huwal mudawamah ala taatillah. Dia itu kesinambungan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Mudawamah, dawam. Apa berarti kesin kesinambungan. Terus menerus dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wal muhafazatu ala ibadatillah dan senantiasa menjaga ibadah kepada Allah. Wal tizamu bi taatillah dan beriltizam melazimi ketaatan kepada Allah. Wal inayatu bi Islam. Wal inayatu Islami wa wajibatiddini dan betul-betul inayah inayah itu apa perhatian menjaga betul dengan kewajiban kewajiban is islam faraid itu artinya apa kewajiban wa dan kewajiban kewajiban aga agama wa adamu ihmala wa idoatiha dan tidak me lalaikan kan dan menyanyiankan kewajiban tersebut. Adam itu tidak ihmal itu melalaikan idoah menyanyiankan. Jadi rawanti yang salihah itu yang yang yang yang qanitah yang, yang kunut tunduk, itu yang terus-menerus menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga ibadah kepada Allah, iltizam dengan ketaatan kepada Allah. Perhatian terhadap apa tadi? kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melalaikan kewajiban tersebut dan tidak menyia-nyiakan. Melalaikan itu artinya tidak mengerjakan sama sekali mungkin. Kalau ida'ah menyia-nyiakan mengerjakan tapi tidak dengan cara yang baik. Salat ya salat. Salat ya memang salat, tapi cara salatnya ada yang tidak tuma nina, ya. Ada yang waktunya sudah apa? Mepet, Sambil turun rampung, solat kan begitu kan? Ya, nanti bautrasilah begini katanya alasannya macam-macam. Jadi solatnya dipapet-pepetkan sehingga waktunya hampir apa? Habis. Ini namanya idoah, menyanyiakan ibadah. Fakuludalika dalilun tahta qaulih subhanah. Maka semua hal ini ketundukan kepada Allah, taat kepada Allah, menjaga ibadah kepada Allah, iltizam dengan ketaatan kepada Allah, menjaga kewajiban-kewajiban agama, tidak melalaikannya, tidak menyiakniakannya. Semua sifat-sifat ini masuk dalam firman Allah Taala wanita. Ya, berarti seorang wanita yang salihah adalah wanita yang senantiasa satu menjaga hubungan dia dengan siapa. Allah. Dua, menjaga hubungan dia dengan suaminya. Menjaga hubungan dia dengan Allah, taat kepada Allah. Dan taat itu ya dengan lisan dia, dengan hati dia, dengan jawarih dia. Contoh taat dengan lisan, Dikir tidak ghibah. Bicara jangan sesuai hawa nafsu. Ya, tidak mengangkat suara di depan Suami Ustaz berarti bisik-bisik terus Nah iya Sebaiknya lo sama suami itu ya gitu Gak usah keras, keras. Membawa tangga ini kerungu ya. Kenapa? Karena terkadang tempat tinggal kita juga pembatasnya apa? <tum> Tembus suara Jadi bicara dengan suami kalau bisa apa? Pelan tenang. Demikian Allah Taala SWT itu lisan. Hati bagaimana, Ustaz? Jangan sampai kita tidak menerima takdir. Ya, hati. Jangan sampai kita tidak menerima takdir. Jangan sampai kita tidak kona'ah. Berarti harus kona'ah. Demikian juga hati itu harus tawakal. Itu ibadah taat dengan hati. Dengan jawarih bagaimana? Ya, banyak sholat, banyak sedekah, banyak baca Quran. Dan seterusnya, Wallahu Ta'ala a'lamu bisawab ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang apabila Allah memudahkannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma wa bihamdika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 Radio Muslim Yogyakarta Pemurnikan Akidah Menebarkan Sunnah